Mitra bisnis, 7.000 armada pengusaha angkutan di Belawan Medan, Mogok, berakibat pelabuhan Belawan Lumpuh. Mereka protes atas putusan KPPU yang menyalahkan mereka telah curang di dalam menentukan tarif angkutan yang tinggi sebagaimana persekongkolan kartel. Untuk membahas masalah ini, kami telah terhubung dengan Ketua Komite Tetap Logistik Kadin Indonesia, Akbar Johan. Pak Akbar, bagaimana komentarnya? Kenapa sih KPPU bisa sampai menuduh seperti itu? Jadi kita lihat secara mikro dan makro ya. Kalau secara makro itu KPPU kelihatannya malai melihat satu kasus juga terjadi di pelabuhan Teluk Bayur ya di Sumatera Barat. Justru KPPU-nya menganggap operator pelabuhan yang melakukan oligopoli, eh, monopoli ya. Nah secara Mikronya sebenarnya di sinilah peran namanya ada satu badan di bawah Kementerian Perhubungan yaitu Otoritas Pelabuhan. Fungsi Otoritas Pelabuhan itu sebagai wasit dalam proses pelancahan arus barang serta penentuan tarif. Jadi di dalam pelabuhan itu kan banyak stakeholder yang terlibat ya dari Kementerian itu ada Direktorat Jenderal Cukai ada Kementerian Kesehatan dalam hal ini, baletom dan karantina, ada perdagangan, apalagi perhubungan dengan ada operatornya. Dan tuas itu adalah jasa-jasa APDM, perusahaan bongkar muat dan transportasi jasa block rate. Nah, ini semuanya menjadi tanggung jawab daripada otoritas pelabuhan sebagai wasit yang mengatur seluruh stakeholder di dalam proses Pengeluaran barang baik ekspor, impor, maupun domestik. Nah, peranan OP ini yang tidak berperan sebagaimana mestinya, sehingga penentuan tarif, terutama yang sangat sensitif, ini selalu menjadi konflik, lalu menimbulkan dispute ya Sehingga seharusnya KPPU membuka mata lebih lebar, melihat tugas-tugas pokok dan fungsinya serta tanggungjawabnya setiap uh, instansi, baik pemerintah maupun swasta di dalam kepelabuhanan. Kira-kira berapa kerugian yang diderita para pengusaha akibat aksi mogok ini, Pak? Mengenai kerugiannya, saya tidak tahu jelas berapa kerugian langsung dan tidak langsung, ya. Tetapi saya melihat bukan hanya kerugian matrio sebenarnya, ya. Yang paling saya kuatirkan adalah... Kerugian yang menjadi preseden di setiap pelabuhan baik laut maupun udara ini belum terjadi tetapi punya potensi sama. Tapi di pelabuhan laut nanti akan menjadi preseden, nanti akan menjadi budaya kalau uh, mediasi itu tidak diberikan ruang seluas-luasnya sehingga buntu mereka turun ke jalan. Ini sangat tidak efektif, sangat tidak produktif untuk melakukan hal seperti ini. Dampak paling langsung dirasakan adalah masyarakat karena barangnya bisa rusak, barangnya terlambat keluar, produksi manufacturer yang ada di Sumatera Utara akan terhenti karena bahan bakunya ada di kontainer tersebut gitu ya. Nah ini potensinya bukan hanya akan terjadi di Pelabuhan lawan, ini akan banyak e, potensi kejadian seperti ini selama pemerintah tidak melakukan reformasi di bidang logistik. Kalau saya dengar teman-teman hari ini sudah beransur-ansur mulai bekerja nih, sudah mulai kembali beroperasi karena ada bantuan mediasi daripada Gubernur Sumatera Utara untuk meledukan dengan operator pelabuhan dan pengusaha angkutannya. Organda menilai fondis yang dijatuhkan KPPU sangat tidak berdasar, apalagi dendanya mencapai 2,9 miliar rupiah. Bagaimana menurut Bapak? Justru itu ya, kita juga pertanyakan KPPU, landasan angka kerugiannya juga diukur dari mana. ya. Jadi kita tidak mau KPPU ini memutuskan sesuatu, apalagi berdampak hukum, ini karena by order. Karena memang hampir semua lembaga, baik itu eksekutif, legislatif, juga yudikatif, ini memang terjadi suatu proses yang menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat kita gitu, karena hal-hal yang dilakukan atau keputusan-keputusan yang dibuat memang kontraproduktif dengan lapangan gitu. Apa yang sebaiknya dilakukan Organda agar masalah ini tidak terulang, Pak? Bukan cuman organda ya, sebenarnya ini kan karena sebab dan akibat ya. Saya pikir teman-teman organda di Pelawan maupun di wilayah lainnya selama tidak diberikan ruang untuk mediasi, untuk bermufakat ya, untuk menghasilkan solusi, ini akan terus-menerus terjadi gitu. Menjadi preseden gitu, presidennya buruk. Sehingga uh, pemerintah justru yang harus uh, lebih Buka mata dan menerima bagaimana pentingnya stakeholder swasta ini. Jadi tidak boleh setihak, ini harusnya semua stakeholder terbuka gitu untuk hidup bareng-bareng. Demikian Ketua Komite Tetap Logistik Kadin Indonesia Akbar Johan, saya Kauri Lumenta.